s Kos yang Pak Hendry, yang ya komentarnya Pak, k o m e n t a r saya bagus, atau e n g g k punya p e a n g Grab gitu ya, bukannya p a t a Itu gaji-gaji orang luar itu lebih besar kalau dibilang kemampuan kemampuan orang-orang Indonesia itu lebih baik dari mereka. Kalau kita bandingkan, yang ada mereka itu aduh, saya bilang hasil kerja n yang gak ada, tapi gajinya b a y a r besar. Karena kan mereka dibilang orang dari luar begini begitu, tapi nyatanya, no, mereka itu kerjaan makan y a マガリパンとサマシャンやコメントなど。 n Gak ada komentar, c u m a bilang Peraturan ya peraturan、e, Bankir yang blacklist masih bisa punya bank、kok. Di atas n a m a orang lain kok Bisa cari boneka Di Indonesia HP gak bisa Itu aja kok Terima kasih Terima kasih Pak Anton, Pak Gilbert, selamat siang Kalau jabatan seperti ini si Memang dari dulu sih Dijabat oleh orang kita ya Dari analis sampai ke Direktur personal i a ya Ini memang 私はそれを持って帰ることができます。それを持って帰ることができます。それを持って帰ることができます。それを持って帰ることができます。それを n って帰ることができ a す。それを持って帰ることができます。それを持って帰ることができます。それを持って帰ることができます。それを持って帰ること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 私はこれを見るできます。私はこれを見ることができます。私はこれを見ることができます。私はこれを見ることができます。私はこれを見ることができます。私はこれることができます。私できます。私ことができます。私はす。私できます。私はこれを Orang-orangnya dalam posisi kunci Itu aja pendapat saya, terima kasih Terima kasih, Pak Yung、oh. Terima kasih, Ibu Ya, Beli s i l a k a n Sama saya begini, Bu Ya, Pak Minta gak harus ikut kampura Dengan perusahaan-perusahaan swasta g u l o ya Kalau lokal y a n bisa kerja ya Terpaksa dong swasta juga Mesti cari orang-orang yang berprestasi bagus Sedangkan orang-orang lokal sendiri, Bu Yang pandai, yang 岡山さん、私はそれを知っている人です。私はそれを知っている人です。私はそれを知っている人です。私はそれを知って t る人です。 Naik harus c e p a t Bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu ada ibu pres. Terima kasih k e m b a d i Bu Eli yang lainnya enam tiga tiga sembilan satu enam. Pak Eli silakan Pak. Ya saya setuju itu diproteksi karena sama kita melihat negara-negara maju juga memproteksi produk mereka dan juga internal mereka semua. Kalau kita nggak memproteksi bahasa kita sendiri ya. Bukannya apa ya? Lagi pula, ya dilarang pemerintah itu kan memang pekerja a n g m e n p e k e r j a a n yang susah dicari SDM ya, begitu di Indonesia. m e l i m p a h kecuali misalnya, mau tahu kalau misalnya ada yang bidang antariksa atau bidang mining yang agak sulit yang memang jarang ada lulusan Indonesia ya harus diimpor. Itu terbuka aja, tapi kalau hasil personalia... 私、uh, <PTSD> はそれを見るできたので、私はそれを見ることができたので、私はそれを見ることができたので、私はそれを見ることができたので、私はそれることができたの私たのはそれをることができる p とがでたので、それをることができたので、それを見ることができたので、私はそれを見ることができたので、私はそれを見ることができたので、私はそれを見ることができたので、私はそれを見ることができたので、私はそれを見ることができたので、私はそれを見ることができたので、私はそれを見ることができたので、私はそれを見ることができたので、私はそれを見ることができたので、私はそれを見ることができたので、私はそれを見ることができたので、私はそれを見るは Ya, selamat Selatan, Pak, uh, saya sangat setuju karena banyak sekali negara-negara besar seperti Amerika itu menggolongkan beberapa、uh, pekerjanya Yaitu、uh, ada yang boleh di negara-negara Eropa, tapi ada juga yang tidak boleh di negara-negara Asia, negara berkembang、ya. Termasuk dia juga memprotek pekerja-pekerja yang mau bekerja di Amerika pun juga seperti itu ya jadi dia melindungi warga negaranya dari ano, masalah anu keadaan lapangan kerja ya itu harus kalau e nggak Indonesia bisa bisa jatuh ya kita cuma ekspor pembantu dan kemudian orang-orang pandai dari Indonesia di sebut keluar n e g e r i lalu apa j a d i n y a negara kita ya terima kasih s e a m a t siang terima kasih selamat siang Pak Yus